Mitra bisnis Departemen Pekerjaan Umum dengan biaya yang tidak sedikit memasang iklan untuk menghimbau para pengguna truk agar tidak memuat truknya melebihi batas muatan yang telah ditentukan, supaya jalan tidak rusak. Di sisi lain, sejumlah pihak meragukan efektivitas iklan ini dan bahkan menilai hanya menghamburkan uang saja, mengingat yang terpenting untuk merawat kondisi jalan adalah penegakan hukum yang ketat melalui berbagai peraturan yang telah dibuat. Untuk membahas hal ini sudah tersambung dengan Wakil Direktur Eksekutif Asosiasi Kontraktor Indonesia, Haryo Wibisono. Pak Haryo, apa komentar anda? Ya, kalau memang peraturan kayak gini, kalau itu kan sudah desain ya, itu akan dilewati oleh truk-truk yang cukup besar. Tapi kalau kan dasarnya ada perencanaan berapa ton gitu truk itu. Tapi kalau melebihi memang ya, mungkin juga nggak tahu dia truk-truk itu mungkin nggak tahu, atau mungkin ya tahu tapi memang sengaja tanggung gitu kan. Dan juga begitu. Sebenarnya berapa usia rata-rata maksimal untuk sebuah jalan jika digunakan sesuai dengan aturan? Memang kalau itu ada faktor-faktor tertentu yang bisa diprediksi sekian tahun, tapi itu perencanaannya, Pak. Itu dari segi perencanaannya, Jadi konsultannya itu yang me melihat e, berapa umur sekian gitu. Itu kebiasaannya biasanya 10 tahun, 10 tahun Pak. Kekuatannya itu 10 tahun, tapi kalau tidak tertentu ada yang pelebaran, iya ada. Itu nggak sampai 10 tahun udah pelebar, bisa juga. Tapi kekuatannya itu dihitung 10 tahun, Pak. Jika aturan muatannya sering dilanggar, Pak, jadi berapa usia jalannya? Wah, bisa 5 tahun, 6 tahun, iya. Rugi, yang rugi negara. Sebenarnya selain beban yang berlebihan, apalagi yang dapat merusak jalan, Pak? Kondisi tidak hanya dari beban dari atas, tapi beban dari tanah pun juga ber bergelombang. Tanah kan nggak... Tak, enggak semuanya stabil. Karena tu labil lapil. Ada daerah tertentu yang tidak bisa mulus jalannya, karena jalannya bergerak alam. Jadi ada yang kita, bapak-bapak lihat di daerah mana ya? Bekasi juga ada Bekasi. Terus di Sumatera saya melihat dari Palembang ke Parbumbule itu enggak pernah bisa bagus. Kita pernah lakukan sana itu yang bukan pakai beton ya, tapi pakai biasa aja. Itu bleeding, tuh building bergelombang-gelombang itu. Jadi awalnya mulus. gelombang lagi, nanti pakai mus lagi, gelombang lagi gitu. Padahal jarak dipakai untuk ada truk, nggak jarang sekali sekali, nggak kayak di Jakarta Jawa Jawa gitu kan, wow. Di daerah pantai utara itu ambles terus itu, itu, ambles tapi dipakai, diperbaiki lagi ambles, perbaiki lagi. Dan dia kan panas sekali itu kan, terbuka gitu, cukup panas, cukup dipakai rutin tiap jam tiap menit itu udah pakai terus kan, nggak ada matinya itu kan, pantura itu. Beban besar itu, pantura itu, truk, mobil, wah wow, luar biasa itu. Ada saran Pak Haryo supaya perawatan jalan dapat berlangsung secara kontinu? Ini usulan pribadi ya Pak. Saya usulannya, ini usulannya usulan bisnis ya. saya bukan, bukan pemerintah ya. Jadi kayak gini, pajaknya untuk yang truk itu, itu cukup besar. Udah dengan itu, bayar ke pemerintah masukan itu pakai masukan untuk pembangunan jalan. Sekolah-sekolah gitu kan, truk-truk yang kayak gitu, pajaknya juga besar. gitu. Ya, jadi tak ada komplain ini. Jadi pemerintah tak ada menyalahkan truk, yang truk menyalahkan pemerintah. Jadi tak ada salah salahan clear gitu. Demikian Haryo Wibisono. Saya Dinda Natasha.